DSRT, in het editoriaal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editorial RDS FM Solo untuk kali ini. Menyoal gejolak di tanah Papua. Pendengar, persoalan Papua, persoalan lama yang hingga kini masih belum ada solusinya. Sepanjang tahun ini saja, sudah banyak orang yang menjadi korban. Baik itu korban teror maupun penembakan. Namun sayangnya, kesigapan pihak-pihak terkait untuk menangani hal ini masih mengalami kesulitan. Terbukti masih saja ada peristiwa ataupun kejadian sama yang terus saja berulang. Menurut berbagai catatan yang ada menyebutkan dari tahun 2009 hingga 2010 terus terjadi aksi teror oleh gerombolan separatis teroris OPM di Nuar, Papua yang menelan korban puluhan orang baik dari kalangan sipil maupun aparat. Sementara tahun 2011 hingga 2012 korban sipil sebanyak 26 orang ...dan aparat sebanyak 14 orang. Bukan tidak mungkin bila dibiarkan tanpa ada penanganan serius... ...akan terus bertambah... ...bahkan bisa melampaui korban bom yang terjadi di Indonesia. Belum lagi soal kesejahteraan terhadap masyarakat Papua... ...yang katanya masih jauh dari harapan. Keberadaan PT Freeport Indonesia... ...yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Tembagapura, Papua pun tidak lantas membuat masyarakat Papua beranjak dari kemiskinannya bahkan dana otonomi khusus yang digelontorkan setiap 5 tahun dari pemerintah pusat sebesar 30 triliun rupiah belum mampu memberikan dampak bagi pembangunan di Papua berbagai kejadian maupun peristiwa berdarah di Papua termasuk perlakuan yang dianggap meminggirkan masyarakat menyebabkan banyak asumsi yang bermunculan Di antaranya adalah upaya mencari perhatian dunia bahwa ternyata hidup di tanah Papua belum mendapatkan perlakuan yang aman dan nyaman dari pemegang kekuasaan di negara Indonesia sehingga dengan demikian ada kesempatan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghembuskan isu segar dalam mengarahkan upaya referendum sehingga peluang melepaskan diri dari NKRI alias negara kesatuan Republik Indonesia terbuka lebar Padahal di provinsi terluas di negeri ini memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Ini pula yang dijadikan salah satu daya tarik perhatian para kapitalis untuk mengukuhkan cengkramannya di bumi cendrawasi. Berbagai desakan untuk menyelesaikan segala macam persoalan di Papua pun ditawarkan. Di antaranya pemerintah tidak sebatas membuat banyak kebijakan. ...seperti otonomi khusus dan unit percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat... ...karena bisa jadi tidak efektif kebijakan itu... ...untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat seharusnya melakukan investigasi... ...kemudian mencabut dan mengatasi akar permasalahan... ...untuk segera mengakhiri konflik di tanah Papua. Bagaimanapun, akar permasalahan dari konflik di Papua... ...bukan hanya masalah ketidaksejahteraan masyarakat... ...atau kegagalan pembangunan. Inilah tantangan bagi penguasa di negeri ini. Bagaimana bisa memiliki komitmen yang kuat... ...dengan melepaskan diri dari kepentingan pribadi... ...maupun kepentingan asing. Akankah bisa dilakukan sesuai dengan harapan? Wallahualam bisawab. Demikian editorial RDF FM Solo untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editorial RDSF